E, apa makna yang sangat dalam sekali sehingga itulah e, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam e, apa namanya sampai-sampai karena mereka mentok nggak bisa ngelawan udah akhirnya apa pokoknya atau dijuluki Rasul itu dengan e, apa namanya tukang sihir kemudian juga e, penyair dan terusnya e, merupakan ejekan dan juga <tuh -tuh. E, apa namanya karena sudah tidak mampu menghadapi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 baituhu baituhuma baituhum langsung aja ke apa namanya bahasa Indonesianya langsung ke bahasa Indonesianya jangan bahasa Arabnya lagi gitu coba ya, Ah? iya heeh mereka, ah. ah. ya. mereka tiga orang laki -laki atau lebih? Ya.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 Tapi daftaru, nah, nah sekarang apa artinya, misalkan agak sedikit diacak sedikit ya, tapi nggak jauh-jauh dari maksudnya biar nggak proses prosesnya ekstrim ya, masih dekat-dekat saja. Apa misalnya artinya daftaruhum? Buku tulis mereka Iya bagus, buku tulis mereka laki-laki ya banyak tiga orang lebih.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 Apa namanya? Apa artinya baju kalian berdua laki-laki? Iya. -laki? Yeah. Apa artinya bajunya perempuan satu orang? Bajunya satu orang perempuan. Tuh apa, Tuh. Tuh. Tuh. Bajunya, baju dia. Tuh. Bajunya dia. Satu orang perempuan. Bahasa Arabnya apa? Itu kalau itu baju kamu satu orang perempuan. Tuh. Kalau tabuki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 itu kalian dua orang perempuan ini mereka mereka dua orang perempuan bajunya mereka dua orang perempuan saubuhuma saubuhuma ya saubuhuma bajunya mereka dua orang laki-laki bajunya mereka dua orang laki-laki saubuhuma ya saubuhuma juga kalau misalkan Uh, bajunya ya. kalian uh, tiga orang perempuan atau lebih Sobukuna. itu untuk uh, kalian laki-laki uh, iya ini perempuan tau iya bajunya kami perempuan banyak tau iya jangan terketat sama <laughs> apa namanya perempuan kami gitu ya sama iya artinya uh, walaupun kami laki-laki atau perempuan ya tau bukuna hmm. Dinerhães ya Kalau kami itu bisa mengandung Arti laki-laki atau perempuan kalau Kan itu mutakalim Orang yang berkata itu kan bebas uh, Bisa laki-laki bisa perempuan Oh enggak Enggak seperti itu Nah kalau misalkan bajunya Saya laki-laki Bahasa Arabnya 78, Kalau bajunya uh, Kalian berdua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 ini artinya langsung aja pena ya karena supaya gampang aja kalau mau dari tilam. Iya, terus Pak. Habis itu, ah kalau sudah dua orang itu bukan dia tapi mereka. Pena mereka dua orang laki-laki. Ahshanta. Terus? Iya, mirsamuhum penanya mereka tiga orang laki-laki atau lebih. Mirsamuhanya? Pena nya dia satu orang perempuan. Iya, Ashanta kelanya hmm, kalau sudah dua orang. Dua orang, orang ah, ah. terus? Kelanya Iya, asanta. Terus? Kelanya hmm. Betul. Asanta. As terus? Kelanya mm -mm, Terus? Asan. As iya, betul. Terus, bisa mungkin? Iya, terus? Iya, terus Pak? Kelanya Asan.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 Assalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh